Ini aku persembahkan dulu ada E dan E dan turun ya. Huruf terakhir pakai N. Jangan diganti dengan huruf yang lain ya. Untuk semuanya terkecuali aku persembahkan ada Ayu Faganza New Metro. Pasti aja. Semuanya robengan tangan ayuran kaki. Terima kasih Sonsi dan Bunga Surugawinya.